wa saydul bashar wa saydul bala wa wal adibati adam bibinnya para nabi bibinnya anak adam yang akan pertama kali masuk surga dan akan pertama kali mengetuk pintu surga dan umatnya juga begitu Dalam riwayat yang lain sabu sunannya nahnu al akhirina wal awaluna fi yaum fi di yaum qiyamah kami umat Islam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling terakhir di muka bumi diutus dan kami adalah yang pertama kali nanti pada hari kiamat pertama kali dihisap pertama kali melewati jembatan shirath pertama kali ditimbang pertama kali masuk surga insyaallah ya harus bangga kita Pak, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kita sangat cintain nabi kita di mana pada hari ini Nabi kita dicaci, ya dimaki, kita harus marah, benci pada mereka yang mencaci. Tapi biarlah Allah Subhanahuwataala yang sudah berjanji yang akan menghancurkan orang-orang yang mencaci, maki Nabi kita yang mulia Inna sha, ni akhwal abdar. Jam surat apa itu? Surat Al Kausar. Itu sudah Allah yang berjanji. Siapa saja yang mencaci Nabi Rasulullah SAW Maka terputus semuanya Binasa Sebelum ke akhirat Orang-orang yang mencaci Nabi SAW akan dibinasakan Kalau di akhirat lebih-lebih akan disiksa Dengan siksa yang pedih Ya, tapi Dengan sesuai dengan jalur al Sunnah Tidak merusak Tidak membunuh sembarangan Tapi kita benci, kita marah pada orang-orang Harus ikut marah di Antara cinta yang runut Rasulullah SAW adalah ketika nabi nya dicaci maka ulama sepakat siapa yang mencaci Rasulullah SAW kalau dia bertobat tapi tetap harus dibunuh ulama ijma kalau seorang mencaci Allah Subhanahu Wa Taala kemudian bertobat tobatnya diterima dan tidak dibunuh Karena Allah sudah berjanji Inna Allah ghafur rahim Dalam Al-Quran Dan Allah punya asma sifat yang banyak Al-Ghafur, At-Tab, Al, at al -at tawab Yang lainnya menerima tawbah Tapi kalau hak Rasulullah SAW Ulama sepakat semaca, Kalau semasa hidupnya Rasulullah SAW Dicaci, dimaki Rasulullah boleh dia memaafkan Boleh dia tidak memaafkan Rasulullah ada tapi kalau sudah meninggal kata Islam maka ulama sepakat sepakat ulama seluruhnya taubatnya diterima dia taubat misalkan ya, orang Islam mencaci Rasulullah dia taubat, diterima tapi hakim harus menegakkan hudud, yaitu dibunuh yang membunuh siapa? hakim muslimin bukan perorang jalan al-sunnah begitu, bukan membunuh tiap orang boleh bunuh, enggak, diserangkan pada hakim dan hakim harus memutuskan Karena ini hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, haknya besar sekali. Ya. Ini sudah sepakat di buku-buku para ulama yang mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menghina Nabi murtad. Yang mencaci Allah murtad sekaligus, mencaci Rasul murtad. Tapi kalau dia taubat, mencaci Allah diterima taubatnya, tidak dikenakan hukum. Karena Inna Allah ghafurur rahim. Kali ini Rasulullah sudah meninggal, enggak tahu apa Rasul memaafkan atau tidak. Kalau masih hidup, diserahkan kepada Rasulullah Rasul maafkan, ketika Fatuh Mekah ada orang yang menjelaskan Rasulullah Sebagian Rasulullah aku maafkan Sebagian ada yang dikenakan had Ada yang dibunuh Itu hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya, Khalilullah Kasih Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya, tapi jelas orang-orang yang mencaci maki Rasulullah Innashanya kehwal abdar dan ini ini kejadian dari zaman Nabi sampai hari kiamat orang-orang yang mencaci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidupnya tidak akan bahagia sudah dari syirah tertulis contohnya orang yang meludahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya meludahi terus kutbah kalau nggak salah kemudian orang tersebut ya Meskipun hadisnya ini doaib tentang doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bahasanya Nabi mengatakan Ya Allah, tapi hadis ini doaib bahasanya si Fulan, ya telah menyakiti Rasulmu, maka terkamlah dengan anjing-anjing apa namanya yang ada di dunia. Anjing di sini maksudnya adalah singa. Tapi hadis ini doaibkan para ulama. Tapi yang jelas dia meninggal ketika itu di sahur diterkam oleh harimau. Ini ini diterkam oleh singa. Ini kisahnya Waki kalau ini, tapi yang doa tadi adalah doib, ya, yang Saya saya ilmiah. Ya, doanya doib, tapi tentang kejadiannya sahih. Jadi orang yang meludahi Nabi ya kubur, ya orang itu memang kubur orang kafir Quraisy. Kemudian di perjalanan dia tidur padahal itu di tengah-tengah orang. Kemudian diterkam oleh singa. Singa datang dan apa namanya mencium-mencium kemudian yang yang terekam itu orang itu. Banyak zaman ke zaman orang-orang yang mencacat men nabi seperti Abu Jahal yang terbunuh yang dibunuh oleh Muawid ya Muadzum Mu Awiad yang apa namanya yang dua saudara kemudian disembeli oleh Abdul bin Mas'ud. Jadi hidupnya terhina semua orang yang caci maki Rasulullah terhina innasyani ka wal abtar itu janji. Jangan ya, sembarang orang muslim mencaci Rasul kufur langsung pak harus taubat, tapi kalau ada hakim Islam, kenakan had hukumnya bunuh. Ini Harus tahu ya, apa ini kesucian Islam. Kena orang-orang kafir, harusnya dia. Kita tidak mungkin kita mencaci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu Nabi yang mulia. Nabi kita, tidak mungkin kita selamanya tidak akan mencaci. Ya, nah ini jadi, masyaAllah, ya Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Pertama kali membuka pintu surga di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh al-khazin penjaga surga janganlah engkau buka kecuali kalau ada datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau menyikapi hal itu kita harus benci Pak ya. Sedang mereka. Kemudian di sini sebutkan dalam hadis yang sohih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Sunan Nasa'i Dirawatkanlah sebuah hadis dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Kami adalah orang-orang terakhir yang lahir di bumi dan orang yang pertama di akhirat Kami adalah orang yang pertama masuk surga Kemudian dalam hadis yang lain, Abu Dawid, Abu Abu Dawud Rasulullah ya, Taala meriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Aku didatangi Jibril AS Kemudian ia memperlihatkan kepadaku pintu surga yang akan dilalui oleh umatku. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, aku senang jika aku bersama Baginda." Waktu itu ya. Sehingga aku dapat melihatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Adapun engkau wahai Abu Bakar, adalah orang yang paling pertama dari umatku yang masuk surga." Nah, di antara Umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama masuk surga adalah Abu Bakar Al Siddiq. Ya, adalah mereka Abu Bakar Al Siddiq adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keri kali oleh sahabat, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermalam dengan para sahabat tidak mudah bedakan pak. Tidak ada beda bedakan, meskipun ini adalah menantu, ini adalah mertuanya Rasul. Ini adalah orang yang dicintai. Tapi kalau sudah berhadapan dengan hukum Allah, tidak ada bedanya. Maka ketika ada sahabat yang mencuri beberapa dirham, kemudian dihukum dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah langsung mengenakan hukum had, sampai dipotong. Maka sahabat yang melaporkan kaget, kok sampai dipotong? ya Rasulullah Sallam. Wahai jika seandainya binta Fatimah, ah, Fatimah binta Muhammad mencuri maka aku akan potong tangannya. Jadi itu kata-kata para ulama jika seandainya Muhammad dah ya gitu. Karena Fatimah adalah buah hatinya Rasulullah SAW. K dalam sebuah hadis, wasnya Fatimah itu adalah bagian daripada badanku, bagian daripada diriku. Kalau dia disakiti aku sakit. Ya dia apa senang aku senang. Fatimah bintah Muhammad SAW Jika seandainya dia mencuri Aku akan potong Jadi kalau berhadapan dengan hukum had syariat Rasul itu marah Ya Jadi kalau berhadapan dengan uh, Haknya dia Rasul bisa memaafkannya yang lain. Nah ketika ditanya Oleh Amr bin As Amr bin As itu dia masuk Islam Terakhir Yaitu setelah Hudaybiyah. Maka ketika dia masuk Islam Padahal awalnya dia mengatakan melihat Rasul itu benci. Begitu masuk Islam, ya tidak ada orang yang sangat aku senangi kalau dilihat itu Rasulullah SAW. Jadi kalau dia melihat Rasul itu ter terus aja matanya memandang. Begitu aku melihat bulan, aku melihat Rasulullah, wallahi, bulan, bulan bernama itu tidak apa-apanya kalau melihat wajah Nabi. Aku berulang-ulang lihat bulan, lihat wajah Nabi. Maka yang lebih indah adalah wajah Nabi SAW. Amr bin As Kemudian kalau Rasulullah SAW dia, Ada orang yang melihatnya Terus menerus Rasul juga melihatnya dengan tersenyum Rasul melihat dengan tersenyum Kemudian aku menyangka Bahasanya Rasul itu mencintai aku Wah Mungkin Rasul mencintai aku Kata Amr bin As Begitu dilihat Rasul tersenyum Amr bin As terus melihatnya Rasul Padahal dulunya orang yang Amr bin As sangat benci Kepala Rasulullah ketika masih kufur maka dia mendekat ada apa dengan kau Amr bin As ini hadisnya suhih wahai Rasulullah coba beritakan kepada aku siapa yang engkau cintai di antara umat Rasul enggak akan berbohong dia katakan Abu Bakar Rasiddiq kemudian siapa lagi dia berharap supaya dia disebut kemudian anaknya siapa Aisyah Aisyah Kemudian berhenti. Marbinas nah, mengerti bahasanya orang yang paling dicintai Rasulullah di antara umatnya Abu Bakar al-Sidiq. Yang dia, kemudian siapa lagi yaitu anaknya itu Fatimah, uh, Aisyah, ya. Aisyah al-Isyana. Jadi adis ini betapa agungnya. Jadi orang yang kena kali nanti masuk surga adalah uh, di antara umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bukan para Nabi adalah Abu Bakar al-Sidiq. Kemudian Ubaqar Siddiq dalam riwayat adalah orang yang dipanggil dari berbagai pintu Karena nanti pintu surga itu ada pintu di mana orang yang masuknya hanya orang yang rajin berpuasa ya Tidak akan masuk kecuali orang yang rajin berpuasa Ada pintu sedekah, ada pintu sholat Jadi masing-masing orang akan masuk melalui pintu-pintunya sesuai dengan ibadahnya dia masing-masing maka Abu Bakar berharap ada, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu wahai Rasulullah SAW iya aku berharap engkau lah orangnya akan dipanggil dari semua pintu ya sini disebutkan juga ya hadis Jibril diwet Abu Hurairah ketika Abu Bakar mengatakan wahai Rasulullah aku senang jika aku bersama baginda waktu itu luar biasa ya Abu Bakar Siddiq ketika disebutkan bahasanya aku uh, kemudian iya Jibril memprihatkan kepada aku pintu surga yang akan dilalui oleh umatku Abu Bakar itu masya Allah ya kekasihnya Rasulullah Sallallahu Sallam sampai mau ke surga juga minta supaya barang sama beliau ketika hijrah bersama Abu Bakar Siddiq ya kedua di gua sahur ya yang lainnya dan di sini ada faidah juga dalam sebuah keterangan biasanya orang-orang akan berkumpul akan bersama dengan apa ya, dengan, akan bersama dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat Ya barang siapa dia mencintai seseorang maka akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai Ketika Anas bin Malik mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim Al mar'u ma'a ahabba Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya pada hari kiamat. Maka ketika Anas bin Malik radhiallahu mendengar hadis itu, Allah aku sangat senang melihat mendengar hadis ini. Aku mencintai Rasulullah SAW. Aku mencintai Abu Bakar radhiyallahu. Aku mencintai Aku mencintai Umar bin Khattab. Aku mencintai Utsman bin Affan. Aku mencintai Ali bin Abi Thalib. Aku mencintai sahabat-sahabat yang kibar. Kata Anas. Anas nak sahabat yang kecil. Aku berharap aku dikelompokkan, aku bersama mereka para sahabat. Meskipun amal saya tidak seperti mereka, maka para ulama ya ikutilah mereka. Contohlah mereka. Meskipun kalian amal kalian tidak percaya seperti mereka, nih kalian akan dikelompokkan, akan di akan digabungkan bersama mereka. Rodilah anjaman. Siapa yang nggak bangga? Ya, kita dikelompokkan di dengan orang-orang yang sudah jamin masuk surga Bubakar fil jannah Bubakar fil jannah Inilah Teladan kita semuanya soleh, Pak. soleh ya, Khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka orang-orang yang bangga apabila mengikuti uh, Apa? Ngefans ya bahasanya Penyanyi Atau juga tokoh Padahal belum tentu masuk surga Tapi kenapa kita tidak bangga Kita menasabkan kepada para sahabat yang yang shalallahu dijamin orang yang betul-betul mengikuti sahabat mencintai mereka ingat hadis ini almarhumah aman ahbab almarhumah aman ahbab rasul seorang itu akan berkumpul bersama orang yang cintainya pada hari kiamat Allah kita cinta rasulullah kita cinta para sahabat semoga kita dikompakan digabung sama mereka amin ya allah syukur ya alami nah ini ya. ya meskipun awal kita tidak sama seperti mereka tapi kita berharap karena kecintaan kita kepada mereka kita bersama mereka pada hari kiamat Kemudian di sini disebutkan bagaimana tentang pintu surga itu. Pintu surga itu sangat luas sekali Pak satu pintunya itu. Dalam sebuah riwayat dari hadis Ibnu dan Muslim dari Jarrul Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Wal ladzi nafsi bi yadihi inna ma baina masra'aini min masari'in al-jannah kama baina al wa uh, Himyar." atau kamu baina Makkah wa Basra Demi jiwaku di yang ada di genggamannya demi jiwaku ya, demi jiwaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di tangannya itu Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya jarak antara dua palang pintu surga ya surga kan pintu ada palang Pak ya yang satu kanan kiri lalu jaraknya itu adalah seperti jarak antara Mekah dengan al-himir apa sini al-himir al-hamir ya al-hamir itu adalah kota yang ada di Bahrain oh jadi dalam riwayat seperti jarak antara Mekah dan Basra Basra ini Irak jadi pintu surga itu ya palangnya itu jaraknya dari Mekah ke Bahrain dari Mekah ke Irak jauh sekali itu satu pintu dan pada riwayat yang telah disebutkan nanti pada hari kiamat pintu yang begitu luas itu akan berdesak-desakan penuh dengan orang masuk ke sana berrombongan ya dan nanti yang masuk ke dalam surga berombong rombongan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman Adam surat Az-Zumar ayat 73 orang masuk surga ber golong apa ber golongan berrombong-rombongan maksudnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wasiqa allazina taqaw rabbahum ila aljannati zumara dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga berrombongan-rombongan kelompok-kelompok hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khaznatu as-salamu alaikum tibtum sehingga apabila mereka sampai ke surga coba bayangkan Pak bagaimana nanti mereka sampai di pintu surga, pintu-pintunya telah terbuka Dan berkata penjaga-penjaganya Salamun alaikum tibetum Keselamatan, kesejahteraan, limpahkan atasmu, berbahagialah kamu Maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya Ingat di sini faduhuluha, faduhuluha kholidin. Kholidin, Kamu masuk ke dalamnya, kekal Jika orang masuk surga, mereka tidak akan mati hidup selamanya jika mereka masuk, orang masuk surga, tidak akan tua, muda selamanya. Jika orang surga, apa, masuk surga, maka tidak akan ingusan. Tidak akan buang air besar. Tidak akan buang air kecil. Perempuan tidak akan head. Perempuan tidak akan nifas. muda selamanya. Bersih selamanya. Nasolahullah. Subhanallah. Di surga. ya. Nah, jadi nanti yang datang itu beronggong-rombongan ke pintu surga. Itu jaraknya antara Mekah dengan Irak. Mekah dengan Bahrain. Jauh Mekah ke Irak. Ya, nah itu jarak antara satu palang pintu ya, dengan palang pintu yang lain. kemudian orang-orang yang masuk surga tanpa hisap ada, jadi kelompok pertama dari umat ini yang akan memasuki surga umat Islam Nabi Muhammad SAW yang pertama kali memasuki surga adalah orang-orang yang memiliki keimanan sangat tinggi ketakwaan sangat unggul dan amal-amal soleh yang sangat banyak ditambah ke dalam menjalankan ajaran agama istiqomah mereka akan masuk surga ya dalam satu saf yang pertama. Jadi bersaf-saf nanti juga, Pak. Sop yang pertama. Yang pertama tidak akan masuk ya eh, apa? Yang pertama tidak akan masuk hingga yang terakhir. Jadi satu sop itu masuk pertama, kemudian sampai yang terakhir. Mereka yang takwanya unggul. Ya, yang para imam, Pak ya. Para tabiin, ya, para muttaqin. Ya kita masuk di dalamnya. Bentuk dan wajah-wajah mereka bersinar seperti bulan purnama di malam terang bulan. Nah, nih, ini sifat atau keadaan orang-orang yang masuk surga pertama kali satu saf di mana yang ketakwaannya itu unggul sekali. Di antara sifatnya wajah mereka itu bersinar seperti malam seperti bulan purnama. Bersinar terang. Wajah mereka seperti bulan purnama. Dalam sebuah riwayat Imam Bukhari dalam bukunya Sahihain dalam hadis uh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, kalau Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW bersabda Ramuan yang paling pertama masuki surga, wajah mereka bersinar seperti rembulan di malam purnama. Mereka di surga tidak meludah, tidak buang ingus dan tidak buang kotoran. Wadah mereka di sana terbuat dari emas, sisir-sisir mereka dari emas dan perak dan farpun mereka dari misik iat si wadah-wadahnya Pak dari emas. Sisir mereka dari emas. Ada enggak sekarang orang kaya sekali sisirnya jadi emas? Enggak ada, Pak. Malah nanti bata itu, bata uh, bata yang disusun buat rumah atau istana di surga itu dari emas. Dan adukannya adalah minyak misik kasturi, adukannya, bukan pasir. Tidak ada orang sekaya di dunia ya membangun rumah dengan batangan emas. Ada enggak? Tidak ada ustail nggak ada. Nah di surga itu istana yang munggah menjulang tinggi dibangun dari bata bata emas. Rosululloh. Ya maka itulah kenikmatan yang agung. Kemudian di sini wadahnya uh, sisirnya dari emas ini sesuatu yang rendah pada dari emas. Apalagi yang lainnya perabotan rumahnya, perabotan istananya tidak kubayangkan. Ya makanya kerudung yang dipakai oleh bidadari surga itu lebih baik di dunia dan isinya kerudungnya saja pak belum bajunya belum perhiasannya jadi kerudung yang dipakai oleh wanita surga bidadari atau kaum muslimah yang masuk surga kerudungnya lebih baik di dunia dan isinya kalau bapak melihat keindahan di Jepang minuman di Eropa, enggak ada apa-apanya sejengkal di surga enggak ada apa-apanya itulah surganya Allah subhanahu wa taala SWT ya. tempat Tempat cambuknya saja, itu lebih baik di dan isinya Bagaimana cambuknya? Bagaimana dengan kendaraannya? Dan yang lainnya Masya Allah, subhanallah Itulah kenikmatan surga si Allah subhanahu wa ta'ala Ya, Ini tidak ada ingus, tidak ada buang kotoran Jadi apa? Orang di surga kan makan pak, kemana? Itu berubah menjadi uh, Bau badannya itu harum Jadi ke, ke Bau harumnya, badannya itu Kok apa hasil daripada makannya itu bukan jadi kotoran bukan jadi harum apa tubuhnya ini badannya ini setiap satu orang memiliki dua istri nah ini setiap satu orang memiliki dua istri ini basyirah meskipun di dunia enggak poligami di akhirat nanti poligami disediakan Allah setiap orang yang masuk surga yang bukan meninggal di jalan Allah kalau orang meninggal di jalan Allah istrinya 70 orang jadi istrinya 70, istri dari bidadari yang meninggal fisabilillah langsung dinikahkan dengan 70 bidadari surga. Kalau yang enggak meninggal di medan tempur fisabilillah di, diberikan semuanya Dua 2 selain istrinya yang di dunia, selain istrinya. Ditambah lagi para pelayan yang bertebaran bagaikan mutiara. Yang bagian mutiara bertebaran para pelayan di di istana mereka, di rumah mereka. Ya, ya. Jadi Setiap orang akan memiliki dua istri yang sumsum -sum betis keduanya terlihat dari luar. Ini bukan kenyataan, bukan bukan tiba-tiba sumsumnya kelihatan. Ini menandakan katakan, berapa indah dan cantik dan putihnya wanita surga. Wah kalau gitu sumsumnya kelihatan, wah, ngeri. Maksudnya seperti apa gitu kan? Bukan. Ini ini katanya konota, konotasi sebuah perumpamaan. Betapa putihnya, betapa bersihnya wanita surga. Sampai diibaratkan kelihatan sumsum -sum yang dalamnya itu Ini betapa putihnya, betapa masyarakat tidak terbayang Bagikan susu yang putih disimpan di dalam gelas Di dalam botol yang tertutup tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia Itu wanita surga Pak Allah Jadi sini kata Rasul setiap orang memiliki dua istri yang susung betis keduanya terlihat dari luar saking cantiknya ini ada. Saking cantiknya tidak akan ada kebencian dan pertengkaran di antara mereka. Enggak akan ada cemburu, Pak. Ya Ibu kalau cemburu enggak masuk surga. Dibersihkan dulu sebelum masuk surga itu di kintarah. Rasa cemburu dicabut semuanya. Enggak mungkin orang yang masih cemburu masuk surga? Enggak. Kalau masih cemburu enggak akan masuk surga. Jadi ini punya istri dua enggak akan cemburu mereka dan bergiliran di, di apa ketika menggilirnya Allah Allah. Ya diantara mereka eh, tidak akan ada kebencian dan pertengkaran diantara mereka nggak ada hasad nggak ada dengki, dendki ada cemburu hati-hati mereka hati-hati hatinya maksudnya hati mereka seperti hati satu orang ya mereka senantiasa bertasyukur kepada Allah bagi dan petang bagi dan sore ada sih Imam Bukhari dan Muslim nah ini ya yang pertama kali masuk surga mukanya seperti rembulan bersinar dan beliau pun meriwalkan dari hadis yang lain di soihnya dari ini beliau di sini adalah Imam Bukhari ya dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah SAW bersabda sesungguh-sungguh akan masuk surga itu tujuh 70 puluh atau tujuh puluh ratus ribu tujuh ratus ribu maksudnya ya tujuh nah, ratus 70, ya. ribu dari umatku dia ada riwayatnya ada dua, mantan tujuh ribu, ada tujuh ribu. Biasanya ini dari riwayatnya perawi nya yang ragu dia menyebutkan tujuh 70 ribu atau tujuh ribu. Tidak akan masuk, tidak akan masuk orang pertama dari mereka hingga masuk orang terakhir dari mereka semua masuk. Wajah mereka seperti bulan purnama di malam terang bulan. Uh, ya bulan purnama, wajahnya ya uh, seperti bulan purnama yang terang. Nah ini orang-orang uh, yang akan masuk surga. disebutkan di sini tentang tujuh ribu ini katanya ya padahal zaman tabiin sahabat itu udah ribuan pak udah le lewat mungkin ya, ratusan ribu kok kita nggak kebagian dalam dalam sarahnya para ulama sebutkan ya khususnya dalam sahab muslim juga muhammad nawawi dan yang lainnya ketika menyebutkan hal ini jadi maksudnya yang puluh ribu itu nanti setiap orang yang dari tujuh ribu itu akan mengambil lagi Jangan ada nanti disebutkan hadis setelahnya. Jadi dari satu orang, jadi satu orang di tujuh ribu itu akan membawa temannya lagi, Pak. Jadi berlipat-lipat lagi, bukan batasan. Ya, bukan batasan tujuh ribu itu nanti intinya kata dalam riwayat sebutkan juga dalam sarahnya, maaf dalam sarahnya itu pemimpin pemimpinnya, imam-imamnya. Nah, dia boleh nanti membawa lagi temannya yang seiman, setakwa dengan dia, dibawa oleh dia. Nah, ini syafaat diantaranya. Ada kal sahabat masuk surga, bukan hanya Rasulullah saja, yang lainnya boleh, ya bisa memberikan syafaat Ya dalam hadis yang lain disebutkan di sini, dalam hadis Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, aku diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kemuliaannya apa? Tujuh ribu orang dari umatku akan masuk surga tanpa hisap, masuk tanpa hisap. Wajah-wajah mereka seperti rembulan di malam purnama, terang. Menerang. Hati-hati mereka bagaikan satu dalam apa dalam satu hati. Hatinya sama semua, enggak ada beda-bedanya Kemudian aku memohon tambahan kepada Robku dan dia pun memberi tambahan bahawa ini bahwa bersama setiap satu orang dari mereka membawa tujuh puluh ribu orang lain. Assalamualaikum. Nah, ini ya. Adi sebab Imam Ahmad yang menafsirkan yang tadi. Riwayat Imam uh, Bukhari. Jadi yang tujuh ribu itu satu orangnya juga bawa lagi tujuh ribu lagi gitu bukan satu orang maaf ya maka berlipat-lipat nanti yang masuk surga pertama kali tanpa hisab siapa mereka itu ada syaratnya dalam hadis yang lain disebutkan dalam hadis uh, Imam Ahmad Sunan Tirmizi dan Ibnu Hibban hadis ini Sahih dalam Sahihul Jami. Sahihul Jami ini bukunya Syaikh Albani R.A bahwa Rasulullah ya, S.W.T bersabda, Rabbku menjanjikan kepada aku untukku uh, memasukkan tujuh ribu dari umatku ke surga tanpa melalui proses perhitungan dan tanpa ada siksaan bersama setiap seribu dari mereka tujuh ribu yang lain dan tiga genggaman dari genggaman Rabbku dalam hadis ini ada tambahan tiga genggaman Rabbku. Allah alam tentang tafsir ini ya. Nah, Siapa mereka yang dijamin masuk surga tanpa hisap Yang jumlah 70 ribu Ia diterangkan dalam hadis Sahih Bukhari Dari jarum ilmu Abbas Ketika Rasul menerangkan Bahasanya ada umat yang 70 ribu Masuk surga tanpa hisap Siapa mereka? Maka para sahabat Jadi ketika Rasul berkhutbah Rasul langsung Ketika menyebutkan bahasanya ada umatku yang akan masuk surga langsung tanpa hisap jumlahnya 70 ribu kemudian Rasul masuk kamarnya ditinggalkan para sahabat maka para sahabat itu semuanya bertanya-tanya siapa mereka? siapa mereka? apakah mereka yang lahir ketika Islam? apa mereka yang pertama hijrah? terus bertanya-tanya para sahabat ini kedengaran Rasulullah SAW di dalam rumahnya, kemudian keluar Rasulullah ya Rasul keluar kemudian maaf eh, mengapa demikian? mereka ya Kemudian di sini dahulunya tidak melakukan pengobatan dengan kai. Nah, di sini mereka tidak melakukan pengobatan dengan kai. Iya. Yeah. Kemudian mereka tidak pernah meminta rukiah Kai ini, Pak, dulu pengobatan besi panas. Jadi kalau ada luka yang enggak sembuh-sembuh, luka yang keluar darah terus nanah keluar, itu kan ada bakteri maka besi dipanaskan tempelkan sampai darahnya berhenti nanahnya berhenti, dan itu langsung sembuh karena bakteri semua mati itu pengobatan dengan kai kalau sekarang katanya, saya tanya kepada sheikh yang ya, seorang dokter ya, dari jamiah dia, sekarang apa? sekarang itu seperti dengan laser itu katanya, lallahu alam yang bahannya seperti api gitu ya dengan laser atau segalanya tapi Allah Allah, intinya ini pengobatan kai yang dengan basi dipanaskan ditempelkan ya kemudian siapa mereka? mereka yang tidak meminta ruqiyah tidak meminta ruqiyah, kalau meruqiyah boleh disariahkan tapi tidak meminta ruqiyah tolong ruqiyahkan saya, tidak kemudian siapa mereka? mereka yang tidak bertatoyur, mengundi nasib dengan burung, nah ini hukumnya gimana kalau ditarik hukumnya? Kalau menggundin nasib dengan tatoyur hukumnya haram. Ini haram, ini bagian dari syirik. Tapi kalau meminta ruqyah dan meminta kai itu hukumnya makruh. Dibedakan. Enggak tiganya enggak ketiga-tiganya haram. Yang haram hanya bertatoyur. Tatoyur ini menganggap sial kepada sesuatu. Rumah, burung, orang, itu namanya tatoyur. Dan ini syirkul asghar. Tapi kalau berkeyakinan dia yang menentukan syirku akbar, intinya ini haram, tatoyur. Tapi yang dua, meminta ruqyah makruh. Meminta diobati kai makruh. Jadi kalau orang melakukan minta di diruqyah hukumnya makruh saja, tidak sampai haram. Nah, jadi orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah mereka yang tidak meminta pengobatan kai. Apa sih apa namanya? Harus gimana mereka itu? Mereka adalah yang bertawakal kepada Allah. Jadi mereka hanya bertawakal kepada Allah Rabb mereka. Wa alallahi ya bertawakal kepada Allah. Ya tentunya tawakal di sini dengan usaha, cuman menghindari yang semacamnya ini. Kalau gimana ada permasalahan? Misalkan kalau orang itu enggak ingin e, dirukiah. Jadi orang yang ini harus mengerti dia rukiah saja tanpa dia meminta. Seperti kisahnya Rasulullah saw. Dia sakit Rasulullah tidak meminta. Kemudian Aisyah yang merukiahnya dengan tangan beliau dan ee, Rasul apa Aisyah ngerti Rasul semasa hidupnya suka meruqiyah dirinya sendiri berdoa, nah, kalau meruqiyah dirinya sendiri gak apa-apa disyariatkan, mubah, Rasulullah meruqiyah dirinya dengan apa, berdoa sebelum tidur itu, kemudian meniupkan kemudian diusapkan. itu ruqiyah caranya nah, jadi intinya yang tiga itu yang dua makruh, yang satu haram Nah, ini yang yang dihati yang bertatoyur ini haram ini hukumnya tidak boleh kita mengabsyalkan seorang pun intinya mereka bertawakal kepada Allah Rob mereka inilah ini ini, ini tauhid intinya jadi mereka punya tauhid yang bagus yang terjaga kesempurnaan tauhidnya sehingga mereka masuk surga tanpa hisap tapi ber, ada sebahagian ulama mengatakan mungkin saja mereka itu yang masuk surga tanpa hisap adalah orang-orang yang disebut oleh Allah dengan nama al muqarrabin dalam Al Quran. Jadi, bisa jadi bisa saja selain dari tiga ini yang apa yang e, tidak melakukan yang tiga ini juga ada pendapat lain jadi mereka siapa al-muqarrabin yaitu orang-orang yang cepat melaksanakan kebaikan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu dalam surat al-waqiah ayat 10 sampai 12 qala Allah taala wasabiqunal wasabiqunasabiqun dan orang-orang yang paling dahulu beriman Ula ika al mereka lah yang paling dahulu masuk surga. Mereka bersegera di dalam ketaatan pak. Fijan natin naim mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah berada dalam surga naim itu surga kenikmatan. Dia terasa nama surga. Nah jadi orang tujuh ribu itu ya, saya jadi adalah orang al-mukorrobin siapa orang-orang yang cepat melaksanakan kebaikan. Ya tidak menunggu-nunggu. Ya kalau ada kebaikan dia tidak bertanya-tanya ini apa sunnah apa ini wajib apa ini haram? ini makruh tidak apa yang datang dari Rasul memerintahkan kerjakan wama atakumur Rasulufakhudhu wama nahakum an hubangtahu dalam surat al hasyir ya ayat 7 apa yang datang dari Rasulullah Rasul memerintahkan kerjakan semampunya jangan bertanya, ah, ini kan sunnah ini wajib enggak, ini enggak pernah wallahi. tidak pernah para sahabat bertanya kalau diperintahkan oleh Rasulullah Pak. ketika Rasulullah katakan kamu harus begini, wah Rasulullah ini ini sunnah apa wajib, enggak pernah, enggak bertanya kalau ingin jadi orang-orang korobun kerjakan semampunya enggak bertanya, ini sunnah apa ini wajib ketika pembagian itu itu adalah ahlul fikih supaya tidak memberatkan orang-orang yang tidak mampu yang lain, tapi kalau kita mampu dalam keadaan mampu, jangan bertanya, itu tidak pernah para sahabat bertanya kalau diperintahkan kamu sebegini, enggak bertanya Rasulullah ini wajib apa sunnah, kerjakan oleh para sahabat. Ketika dilarang. Ini makruh apa haram? Ditinggalkan. Ya, wa'idanahaitukum anhu fajdhanibuh. Kata Rasulullah. Apabila aku melarang sesuatu, jauhi oleh kalian. Jauhi. Jadi mengatakan, ini kan makruh, ini kan haram. Kalau kita ingin al-mukhorobun orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala masuk surga lebih dulu maka kerjakan apa yang rasul perintahkan dan cegah jauhi apa yang rasul larang. Mereka itu adalah golongan, segolongan besar dari orang-orang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang kemudian dari umat Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam lanjutan ayat di atas, "Thullatu minal awwalina wa qalilum minal akhirin." Segolongan besar dari orang-orang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang kemudian. Itulah muqorobin orang-orang yang kan masuk surga tanpa hisab. Kemudian orang-orang eh, fakir atau orang-orang yang miskin itu akan mendahului orang-orang yang kaya dalam masuk surga. Jadi orang, orang miskin itu akan lebih dulu dia masuk surga dari orang-orang kaya. Khususnya orang miskin dari kalangan muhajirin. Jadi hidup ini jangan terlalu kaya banget pak, jangan terlalu miskin. Terlalu miskin juga jangan. Kalau Rasul berdoa, jangan sampai terlalu fakir juga Rasul. Pertengahan saja, sedang. Ya sedang ada mobil satu, ada rumah satu, ada toko satu, <laughs> sedang. Tidak berlebihan Pak. Jadi lupa nanti sholat berjamaahnya jadi jarang-jarang. Minta kekayaannya, eh sibuk nih tuh kekayaan sibuknya dengan bisnisnya. Lupa sholat berjamaah, lupa nuntut ilmu, lupa untuk baca, lupa untuk yang lainnya. Baca Quran lupa, sibuk dengan kekayaan. Tapi dengan sedang-sedang bisa sholat berjamaah, bisa sholat dengan tenang, bisa kerja. Nah, alhamdulillah, Islam itu adalah pertengahan. Jadi menyukai yang tengah-tengah, tidak berlebihan, ketiga juga uh, apa, kurang ya. ya jadi sini orang-orang fakir itu mendahului orang-orang yang kaya dalam masuk surga. Sebut dalam hadis itu jaraknya 40 tahun. Jadi orang miskin sudah masuk duluan, nanti 40 tahun kemudian baru orang kaya masuk masuk surga. 40 tahun di akhirat pak satu tahunnya satu harinya 1000 tahun di dunia berapa kali kan 1000 kali 40 40 ribu tahun Secara matematika 40 ribu tahun wullah itu dan jauh sekali 40 tahun jaraknya antara orang miskin Yang masuk surga dengan orang kaya makanya ketika ada riwayat bahwasanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Abu Abdul Rahman bin Auf dia masuk surga dengan merangka Abdul Rahman itu sahabat yang kaya pak. Kaya, ketika dia meninggal Meninggalkan warisan, itu uang emasnya Sampai berapa ribu keping uang emas Yang dibagikan ke empat istrinya itu Ketika masih uh, istrinya masih hidup uh, Abdul Rahman meninggal, kemudian warisannya itu Dibagikan kepada empat istrinya Sekitar ribuan keping uang emas Dibagikan, kaya Abdul Rahman Maka Rasul mengatakan, kan Abdul Rahman bin Auf Itu orang dijamin masuk surga Tapi Rasul SAW mengatakan Abdul Rahman bin Auf masuk surga dengan merangkak Karena kekayaannya itu maka ketika umur itu langsung dia berinfak di jalan Allah banyak-banyak supaya uh, jangan sampai merangkak cepat masuk surgaannya gitu ya Allah Allah ini sahabat yang mulia maka di sini Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis kitab suhihnya sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr Bahawa rasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya orang-orang fakir muhajirin akan mendahului orang-orang kaya dari mereka dalam memasuki surga di hari kiamat nanti dengan perbedaan waktu 40 tahun khususnya di sini memang khususnya orang fakir dari muhajirin tapi para ulama ketika menerangkan hadis ini umum nanti yang umumnya juga orang-orang fakir kalangan kaum muslimin yang dia bertauhid, yang dia bertakwa tentunya syaratnya akan memasuki lebih duluan daripada orang yang kaya Imam Tirmidh diberialkan dari Abu Sa'id Imam Ahmad dan Ibu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda orang-orang fakir muhajirin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya dari mereka dengan perbedaan waktu 500 tahun disini ada perbedaan jadi yang pertama 40 tahun, 500 tahun Ini uh, tidak mengapa ya perbedaan yang demikian Ini ukuran uh, waktu di akhirat Intinya uh, sangat lama perbedaannya Dalam kesempatan lain Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Sungguhnya mereka orang-orang fakir Tidak memiliki sesuatu yang harus diperhitungkan Di samping nilai jihad mereka dan kutamaan mereka Nah ini sebabnya Kena tanya sebabnya kenapa orang fakir lebih duluan Karena orang-orang kaya dia nanti ditahan dulu untuk Mempertanggungjawabkan kekayaannya. Dia sibuk, orang miskin mau apa Enggak ada kekayaan dia. Dia enggak punya kekayaan untuk ditanggung Jadi orang miskin orang kaya ditahan dulu. Dia ditanya tentang kekayaannya dimana, di mana, apa di, di, di, di, dinafahkan dinafkahkan di mana. Kemudian dia di, hasilnya dari di mana? Dan, ditanya bertubi-tubi tentang masalah kekayaannya berat bebannya. Tapi kalau orang fakir enggak, dia langsung. Ya, di sini sebutkan kan. Ya, uh, Jadi seungguhnya mereka orang-orang fakir Tidak memiliki sesuatu yang harus diperhitungkan Kalau orang kaya ada itu kekayaan mereka Di samping hanya jihad mereka Dan keutamaan mereka saja Nah Imam Hakim dalam Ustadz Roknya Mengeluarkan hadis dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW Bertanya, apa, bertanya kepadanya tahukah kamu rombongan pertama Masuk surga dari umatku? Aku menjawab Allah Rasulnya yang lebih dahulu Beliau bersabda, orang-orang fakir dari kaum muhajirin akan datangi pintu surga Di hari kiamat, dan mereka minta dibukakan Para juru kunci Surga berkata kepada mereka, sudahkah amal Kamu sekalian dihisap? Mereka menjawab Dengan apa? Kami akan diperhitungkan Nah, kami hanyalah orang-orang yang senantiasa menyandangkan pedang di jalan Allah hingga, ma, hingga kami mati dalam keadaan seperti itu. Prawi menjawab, maka pintu surga itu dibuka untuk mereka. Mereka beristirahat di sana selama 40 tahun sebelum orang-orang masuk surga. Tentunya ini sebelumnya Rasul sudah membuka dulu karena syafaat, syafaat dari Rasulullah ya. Tidak ada orang yang bisa membuka pintu surga kecuali uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu. Nah di sini jelas orang-orang fakir, muhajirin, dia akan masuk surga terlebih dahulu. Jadi orang-orang kaya muhajirin, ya. ya, karena mereka tidak punya apa-apa, hanya pedang untuk berjihad di jalan Allah. Di antaranya di sini adalah orang-orang ahli, ahli sofwa, sofwa, ya sofwa, jangan meriwayat, yang tinggal di pinggir-pinggir masjid Madinah, seperti Abu Hurairah, seperti Abu Dzar Al Ghifari, itu orang-orang yang miskin di karena muhajirin, ya, ada yang Ansor juga ada, ya, sebagian. Nah, kemudian ada hadis lain dari hadis Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, Aku berdiri di pintu surga, maka aku lihat kebanyakan yang masuk surga adalah orang-orang miskin. Sementara orang-orang pemilik harta tertahan. Nah ini, ketika orang-orang penghuni neraka diperintahkan masuk surga. Nah, jadi orang-orang ketika Rasulullah SAW melihat surga, aku lihat kebanyakan itu orang-orang miskin, orang yang lemah. Dan orang-orang kaya di antara mereka pemilik harta itu tertahan. Tertahan, Ketika orang-orang penghuni neraka diperintahkan masuk neraka dan orang ini ditahan dulu. Ditahan ya untuk mengetahui jawaban atau memperhitungkan tentang kekayaan mereka ketika di dunia. Nah, di sini yang dimaksud dengan pemilik harta adalah orang-orang kaya dari kaum muslimin. Ya, dari hadis-hadis di atas telah nyata bahwa orang-orang miskin mendahului orang-orang kaya selama 40 tahun. Dalam keterangan hadis lain diriwayatkan selama 500 tahun. Cara mengkompromi dua hadis tersebut adalah bahwa kondisi orang-orang fakir berbeda-beda Nah ini dikompromikan, namanya itu alijam Itu digabungkan karena dua-duanya sahih, gak bisa dibuang satu sama lain Memang kontradiksi, se se apa, sepertinya kontradiksi Tapi ini dengan sistem menggabungkan Jadi orang-orang fakir ini berbeda-beda tingkatan keagamaannya Betul gak? Orang miskin ada yang kuat keimanannya, ada yang lemah Jadi mereka juga nanti apa, tidak bersamaan gitu Ya Ada yang kan 40 tahun, ada yang 500 tahun Ya Ini yang jarangnya Orang-orang ya, kaya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Jadi orang-orang fakir saling berbeda dalam kekuatan iman Nah Dan periode mereka dalam memeluk Islam juga berbeda-beda Demikian pula orang-orang kaya nah, Apabila perhitungan amal dihitung berdasarkan orang uh, fakir pertama yang masuk surga Dan orang kaya terakhir masuk surga Maka masa antara keduanya akan menjadi 500 tahun Adapun jika dilihat dari perhitungan orang fakir Terakhir masuk surga Dan orang kaya yang pertama masuk surga Maka jarak waktu keduanya adalah 40 tahun Allah wa'ala Intinya orang fakir juga berbeda-beda Tingkatan keimanannya Dalam masalah islamnya juga Jadi mereka berbeda juga waktunya Tidak berbarengan Juga sama orang kaya juga Berbeda-beda ada orang kaya yang kuat imannya kan Bagus imannya Jadi agak lebih dulu Daripada orang kaya yang lemah imannya Solatnya jarang berjamaah misalkan Ya kan apa terakhir agak terakhir wallah alam bisawab ya. Nah ini. Jadi uh, apa namanya harus jadikan pelajaran ibrah bukan berarti Islam mengajak kepada fakir miskin Kaya kita enggak bisa berhaji tanpa kekayaan. Tapi jangan sampai kekayaan memberatkan kita waktu, waktu hari kiamat. Jangan sampai ketika di dunia rumah mewah, mobil ada berat kita untuk pergi salat berjamaah, berat kita untuk berhaji, berat untuk umrah, berat untuk, untuk ilmu, berat untuk bersedekah. Enggak. Jadi kan wasilah kekayaan kita itu buat menuju akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fi ma ataqa darul akhirah, wala tansana sibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fi ma ataqa darul akhirah." Carilah apa-apa yang Allah sediakan untuk kalian di akhirat. Wabtaghi, sini kata-kata wabtaghi itu betul-betul, Pak. Semangat untuk meraihnya. Enggak asal-asalan Tapi kalau dunia, sana si minat dunia Jangan kau lupa kehidupan dunia Karena kamu di dunia Jangan lupa jangan, Hanya sebatas jangan lupa saja dunia ini Supaya bisa mengantarkan kita ke akhirat Ya kerja Jangan lupa Ya harus juga dunia juga Jangan dilupakan Enggak seperti orang supi Ditinggalkan semuanya Salah juga Jadi hanya sebatas jangan lupa Kita punya tanggungan Anak-anak istri untuk nafako Jangan lupa Tapi jangan sampai E, kekayaan itu melupakan kita akhirat jangan sampai rumah yang mewah kasur yang semakin empuk semakin berat untuk sholat subuh dipanggil oleh Allah semakin berat untuk sholat berjamaah semakin sulit untuk susah untuk ngaji juga padahal mobilnya banyak makanya susah untuk yang lainnya juga bersedekah berinfak membaca Quran juga berat ya karena banyak fasilitas di rumah ada TV ada PCD ada geranya jadinya baca Quran lupa sehari juga enggak pernah baca Quran ya nah, ini yang jadi malapetaka kekayaan tapi alhamdulillah bersyukur kan pertama orang yang kaya dia beriman bertakwa itulah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala ya Allah alam bishawab Kemudian di sini tiga orang pertama masuk surga Jadi ada tiga orang pertama masuk surga maksudnya di sini ada orang-orang yang uh, masuk duluan ke surga sebelum orang-orang ke surga, Pak. Ada tiga golongan. Dari hadis termizi, riwayatnya apa sanadnya Hasan. dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW beliau bersabda, diperlihatkan pelihatan kepada aku tiga macam orang yang pertama masuk surga. Itu orang mati syahid dan orang yang terpelihara dari perbuatan-perbuatan buruk dan seorang hamba sahaya yang ihsan dalam beribadah kepada Allah dan ikhlas melakukan tugas dari umatnya. Nanti ada tiga golongan lagi di sini yang masuk surga, Pak, orang mati syahid. Lebih dulu. Dalam riwayat orang mati syahid itu langsung, Pak, langsung ke surga. Enggak diproses, enggak melewati jembatan Shirat, enggak melewati mizan, langsung di Padang Mahsyar diambil langsung dimasukkan ke surga. Tentunya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membukanya. Dan juga sama, di sini ada orang yang terpelihara dari perbuatan-perbuatan buruk dan seorang banyak ini, ini orang yang terpelihara dari perbuatan buruk tidak pernah berbuat syirik tentunya dosa-dosa oh, yang lainnya jadi orang itu betul-betul menjaga dirinya dari maksian dan seorang hamba saya ini seorang hamba saya yang ihsan dalam beribadah kepada Allah dan juga ikhlas ia melakukan tugas di rumahnya di rumah tuanya hadis Ahmad Hakim Waqir dan terbiti Allah malam sholawat kemudian orang-orang yang Masuk surga Itu adalah Hamba-hamba Allah yang jiwanya Bersih Jadi surga itu tidak dimasuki Kecuali yang memiliki Hati yang bersih Jernih Taslim kepada Allah Berserah diri kepada Allah Intinya orang yang masuk surga adalah Yang selamat hatinya Dari kesyirikan Dari kedengkian, dari nifak Yang bersih artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72 Inna ma yusyriku billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu annar wa mali dzalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang syirik kepada Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga dan tempat tinggalnya adalah neraka dan tidak ada seorang pun penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Nah, syirik ini adalah ya, penyakit hati Penyakit hati ya, kesyirikan itu dosa besar. Bukan hamba yang muslim. Bukan hamba yang berserah diri kepada Allah. Kemudian dalam ayat yang lain. Dalam surat Al-Arab ayat 40. Allah Allah Ta'ala. Al-Arab ayat 40. La tufattahu lahum abu'abun sama'i wa la yadukhulun al-jannah hatta yalijal jamalu'fi sambil khiyad. Di orang-orang kafir itu. Tidak akan dibukakan bagi mereka. Tidak akan dibuka dibukakan bagi mereka. Pintu-pintu langit. Dan tidak akan mereka masuk surga. Ya sampai sampai ada ya uh, apa uh, unta yang masuk ke lubang jarum Ini intinya perumpamaan ya kalau ada unta masuk ke lubang jarum itu orang kafir orang musyrik bisa masuk surga nggak mungkin intinya nggak mungkin ya nggak mungkin ada unta masuk ke lubang jarum intinya orang kafir orang musyrik orang munafik tidak akan masuk surga selama lamanya ya nahu bilang bismillah kemudian bahwasanya setengah dari penghuni surga itu adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di setengahnya penghuni surga Pak itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari hadis Abdullah radhiyallahu <coughs> anhu Abdullah bin Abbas ya. Qala unna ma anabi sallallahu alaihi wasallam fi Ubah ya. Ubah ini adalah sebuah uh, kemah. Jadi kami para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah kemah. Kaya orang Arab itu kan buat kiamah. Fakola. Atarbauna antakuna arrobo mu ahlul jannah. Apakah kalian rido? Ya. Kalian nanti akan menjadi seperempat minus, apa penghuni surga. Apakah kalian rido? Kalian nanti akan menjadi penghuni surga seperempat dari penghuni surga seperempatnya. Fakulna enam. Kami rido Rasulullah. Enam. Kola. Atarbauna antakuna sulutha ahlul jannah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian ridho, rela kalian akan sepertiga kalian akan menjadi penghuni surga, sepertiga kalian. Maka naam kami ridho. Maka terakhir, Atar Tauhun atau aku nak shalawat jannah, apakah kalian ridho? Nanti setengah dari penghuni surga adalah diantara apa kalian semua, setengahnya. Al Jannah layakul Haillah Nafsur Muslima. Pak, para mengatakan kami ridho oleh Rasulullah. Rasulullahi, Rasulullah SAW bersabda, jannah, surga tidak dimasuki kecuali oleh hamba-hamba Allah yang jiwanya bersih, hamba-nya berserah diri, hamba-nya jernih, apa hatinya jernih, bersih. Intinya orang yang beriman, bertakwa dan orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang mukhlis, ya, yang, yang mukhlas, yang muslim, yang mukmin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Alam, uh, Bismillah kita lanjutkan tentang masalah surga ya pada kesempatan yang akan datang. Begitu banyaknya kenikmatan di surga yang digambarkan dan dijanjikan untuk para laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Iya, sama. Jadi, apa yang digambarkan di dalam Al-Qur'an itu buat laki-laki dan buat perempuan, Ibu. Enggak dibedakan. Ya. Enggak dibedakan. Jadi, yang dibedakan hanya apa? Ya dari Yang lain sama, Ibu. Ya perempuan juga dapat istana dari emas, dari istana dari mutiara, ya kemudian disediakan sungai-sungai dari madu, sungai dari arak, sungai dari uh, sungai uh, susu sama ibu enggak dibedakan maka Allah Subhanahu berfirman dalam surat At-Taubah ayat 72 ini janji Allah ibu buat laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman ini janji Allah enggak dibedakan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'adallahu almu'minina walmu'minat sini wa'adallahu almu'minina walmu'minat ini Allah menjadikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan jannatin tajri min tahtiha anharu khalidina fiha wa masakinat taibah. fi thayyibatin fi jannati adn ya akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga waridwanu minallahi akbar dzalika wal fawzul ya dan akan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga adnan dan ridha Allah adalah lebih besar itu adalah keberuntungan yang besar sama kata-kata di sini firman Allah wa'adallahu almu'minina wal mu'minat Allah menjanjikan bagi laki-laki yang beriman perempuan yang beriman Surga sama surganya, tapi yang beda hanya masalah bidadari. Kalau laki-laki, Iya -laki, janjikan dengan bidadari, karena itu sudah sunatullah. Ibu-ibu nggak ibu boleh ya, apa namanya iri apa kepada hukum Allah. Laki-laki memang sudah dilebihkan dari perempuan. Di dunia saja boleh berpoligami sampai empat. Maka dia punya istri di surga juga disediakan dua selain istrinya itu. Gak boleh bertanya-tanya itu sudah sunatullah Kita gak boleh bertanya tentang perbuatan Allah Kita akan ditanya oleh Allah Gak boleh bertanya Itu haram hukumnya Kenapa saya kok gak dapat bidadara Gak boleh Ibu itu akan nanti juga sama Dinikahkan dengan penghuni surga Kalau suami ibu itu masuk surga Tetap akan masuk surga Sama-sama menjadi istrinya Jadi istrinya di dunia, istrinya di akhirat Gak akan dipisahkan kalau dua-duanya masuk surga tapi suami ibu punya juga Yaitu bidadari yang dua Oh saya cemburu ya Kalau cemburu gak masuk surga <laughs> Kalau cemburu gak masuk surga Ibu, iya Karena yang cemburu udah dicabut semua oleh Allah sebelum masuk surga Gak akan hasil cemburu disana Udah disediakan, kenapa cemburu Istananya, pelayahnya Dibedakan di tiap kamar-kamar, gak saling melihat Jadi nanti suaminya Menggilir juga Dalam surat yasin saya lupa Jadi orang-orang masuk surga itu nanti dia sibuk saya lupa ayatnya itu. Jadi orang-orang masuk surga dalam keadaan sibuk maka Ibnu Khotim menafsirkan Jadi begitu masuk surga semuanya sibuk nanti melayani istrinya. <laughs> Ini diterjemahkan alul tab sudah ditafsirkan. Saya lupa dalam surat Yasin saya bukan di sana ayatnya kita lihat tafsirnya betul. Jadi mereka masuk surga itu sibuk nanti mengurusi istrinya bidadari itu di kamarnya masing-masing digilir. Dan ya, orang yang masuk surga, laki-laki itu diberi kehebatan 100 lipat laki-laki dunia dalam hal jima. Hal hukum adalah hubungan badan. Jadi dia mau menggilir 100 juga dalam satu hari ya bisa karena diberi kelebihan 100 kali, 100 lipat laki-laki di dunia. Jadi intinya kalau perempuan itu nanti akan dinikahkan dengan suaminya masih dengan suaminya, kalau enggak maka akan dinikahkan dengan laki-laki yang bertakwa di di surga dan kata para ulama yang suaminya misalkan kufur ya di, oh, seperti halnya Asiyah bin uh, Asia ya uh, istri Firaun kan Firaunnya ke neraka dengan siapa dia dinikahkan dengan penghuni surga tapi Asiyah ini karena wanita sejagat sayyidu sayyidu apa uh, sayyidah sayyidah fil jana. jadi perempuan pemimpin perempuan di surga ada empat Khadijah ya isteri nya Rasul sallallahu Fatimah binti Muhammad uh, Fatimah binti Muhammad kemudian Asia, istri Firaun kemudian Satu lagi siapa? Maryam binti Imran. Ini empat sayyidah perempuan pemimpin perempuan di surga. Yang nanti dalam riwayat yang lain disebutkan tapi ini kesahihannya saya belum katanya Maryam dengan Asia ini akan menikah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat tapi saya belum kesahihannya belum saya cek tapi saya pernah baca hadisnya dan ulama mengatakan Asiah dengan Maryam itu akan nikahkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena enggak ada yang sederajat dengan dia kecuali Rasulullah. Wanita terjaga kan Asiyah dengan Maria. Maryam masih perawan-perawan dia belum nikah. kita meyakini Maryam itu perawan belum nikah ketika melahirkan Isa, perawan suci. Dan Asiyah juga katanya perawan dan riwayat karena setiap Firaun mau menggaulinya tiba-tiba Firaun tidak kuasa. Dia mau menyentuhnya enggak kuasa Nabi wayah karenanya Allah alam ini karena dalam tafsir ya apa ini sahih saya enggak tahu intinya mereka terjaga kesuciannya intinya sayidah uh, jannah nah, jadi begitu ibu ya jadi sama ibu mendoakan apa akan mendapatkan tentang pakaian surganya keindahan surga semua sudah surga akan dapat kecuali masalah ini enggak akan iri enggak akan dengki enggak akan cemburu ya kalau dengki iri enggak akan masuk surga dulu ya uh, jadi begitu tentang uh, uh, perempuan ya Allah alam Apakah boleh menghadiri undangan pernikahan keluarga yang di situ banyak dapat kemungkaran, misalnya musik, ikhtilat? Ya, jadi kalau di sana ada kemungkaran, para ulama tidak mengatakan hukum syariat, tidak wajib seorang kalau diundang kepada undangan di sana ada maksiat, ada ikhtilat, ada musik, tidak wajib. Tapi kalau dia mau datang ke sana harus bisa merubah kemungkaran ini. Dia datang ke sana mengubah, tapi hukumnya berubah Tidak jadi wajib, karena ada kemungkaran di sana Tapi kalau tidak ada kemungkaran, wajib itu hukumnya Hakul muslim, alam muslim, sitah Karena diantaranya ketika ada diundang Untuk undangan, dia harus datang Tapi ketika ada, ini ada, ada udurnya Ada masyid-kari-kari tanya, kenapa Tidak datang, loh. tempat kamu ada maksir, saya tidak akan datang Kalau anda bisa merubah maksiat saya akan datang, maka para tabi'in Dia kalau bisa merubah, dia datang Dia rubah maksiat itu, kalau tidak bisa, dia tidak datang Para salam nah gimana caranya kalau keluarga gini di di ini apa namanya dengan cara pas kita nggak pas acaranya itu kita datang sebelumnya atau sesudahnya atau bila yang ada uzur sebelum acara mulai kita udah datang duluan begitu acara dimulai kita udah makan duluan cepet banget iya ada perlu begitu yang penting kan hadir amplopnya sudah hadiahnya sudah mau ngomong apa lagi apalagi amplopnya lebih dulu kan masuk ke rekeningnya kamu jangan bicara apa-apa orang ini udah masuk. <laughs> Misalkan begitu ya, Ketika Saudara. Kita udah bantu, masa mau marah? Mungkin masalah sepele aja. Saya punya keyakinan, saya punya akidah, jangan diganggu. Saya bantu Anda. Tapi saya nggak bantu untuk musiknya, misalkan kan mau mau dia mau musik konser, saya nggak bantu untuk konser, saya bantu untuk acara walimah, bukan musiknya, gitu. Jadi disangkanya bantu buat acara konsernya. Ya, jadi ya dia berlepas diri. Nah, jadi itu caranya kalau ada acara keluarga, kita datang sebelumnya, kita datang sedahnya, atau kita mau acara itu, kita datang lebih dahulu. Begitu acara udah mulai, udah mulai musik-musik ini, kita tinggal. Itu untuk keselamatan agama kita, tapi tetap kita berbuat baik kepada keluarga kita. Kita memutus silaturahim saya memberikan kado hadiah dan ini. lain a'lam bisawab. So, kita lanjutkan ya, pembahasan ini pada minggu yang akan datang. Pengin tanyakan satu lagi. Cukup sampai di sini. Yes, halo kawan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an laa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.